Blessed be the mercy of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nuhmadhu wanastainuhu wanastalfiru. Wa nawaitullahi wa na min syuru' anfusinah wa min syiati amalina. Man yahdihi llaahu, fala mudillallah. Wa man yudzilil, fala hadiyyallah. Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala alihi ibrahim Innaka hamidun majid Ya ayuhalladzida amanuttaqallaha haqqatu qatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayah! الذين آمنوا تقل الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Inna asdakal hadith kitab Allah wa khairal hadi hadiul muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشرح الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع Wa kulla bidatin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwani wa akhwati fidin Rahimani Allah wa iya'kum A'azani wa iya'kum Teman-teman sekalian Semoga Allah senantiasa Merahmati saya dan antum semuanya Semoga Allah senantiasa Memuliakan saya dan juga antum dan semoga Allah senantiasa menaikkan derajat kita di sisinya kelak insya Allah Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu untuk kedua kalinya Sebenarnya saya kurang pedi loh ya kalau ngajar di orang banyak gitu Walaupun saya terkenal galak sih ya Tapi uh, kurang pedi, tapi saya nekat aja gitu Ya Baik, uh, saya tidak usah basah-basih ya Karena kalau basah kan bisa dikeringkan Kalau basih kan keracunan mati ya jadi saya langsung aja, saya nggak suka basa basi ya. E, langsung aja kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa kita hidup adalah ujian, yang memberi ujian adalah Allah. Hasilnya sesudah koid dan fonisnya adalah fariqul firjanah, wa fariqun fisa'ir, gutoh guto Eden atau guto Hell. Di akhirat tidak ada tempat ketiga. Jadi jangan pernah minta kepada Allah Ya Allah, andai kan aku tidak diizinkan masuk surga Tapi jangan biarkan aku masuk neraka Berada di antara keduanya Malaikat pasti tanya, what? Gak ada ya Tidak ada covering atau ruang yang ketiga Olehnya itu Saya suka pakai teori apa-apa ya persiapkan apa-apa Sebelum kelak terjadi apa-apa kalau anda sudah persiapkan apa-apa Dan kelak pasti terjadi apa-apa Insya Allah anda tidak akan diapa-apakan Tapi kalau anda Tidak persiapkan apa-apa Dan kelak pasti terjadi apa-apa Demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan Dan pada hari itu Engkau tidak bisa berbuat apa-apa Bisa hafal gak? Ternyata ikunya gak bagus-bagus amat ya Rekamannya gak bagus saya ulangi ya Persiapkan apa-apa Sebelum kelak terjadi apa-apa Kalau anda sudah mempersiapkan apa-apa Dan kelak terjadi apa-apa Insya Allah anda tidak akan diapa-apakan Tapi kalau anda tidak mempersiapkan apa-apa Dan kelak pasti terjadi apa-apa Demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan Dan pada hari itu anda sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Bisa ingat? Baik. Abis itu nanti, nanti kan kalian, uh, anda nanya dulu ya. Nanti terakhir sebelum tutup jangan jubar loh. Setanya dulu ya. <tik> kan guru harus ngetes dulu dong kemampuan murid ya. Baik. Mari kita manfaatkan hidup ini kita manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Allah yang menganugerahkan kita banyak nikmat dan kelak pasti Allah akan mengaudit nikmat yang kita gunakan itu. Kata Allah, latus alunna yauma anin naim. Surat 102 ayat 8. Pada hari itu, pada hari kiamat, Ustaz bilang kelak terjadi apa-apa itu kita akan di mintai kata Allah Latus aluna Allah menggunakan lam dan nuntakit pasti pasti dan pasti Aku akan menanyakan kalian tentang nikmat nikmat yang Aku berikan kepada kalian Allah tidak memberi kita nikmat Allah tidak akan mengaudit di mana kita menggunakan nikmat nikmat itu setidaknya Setidak empat nikmat akan ditanya oleh Allah pada hari rikyahat sebagaimana hadis termidi Kata Nabi la ta la zulu qadama 'abdin yaumal qiyamati tidak akan berpanjak tidak akan beranjak tidak akan berpindah dua telapak kaki anak Adam di mahsyar sampai Allah tanya empat hal pertama an umrihi fi ma yang pertama tentang umurnya ke mana kamu habiskan umur adalah dimensi waktu dan itu yang pertama kali ditanya oleh Allah dari tiap tiap nikmat yang dia berikan kepada kita. Waktu yang anda lalui sekian tahun itu anda habiskan kemana? Itu pun akan diaudit. Itu adalah proyek yang anda jalani dan pasti diaudit. Yang kedua, anjismihi fi ma'ablah. Yang kedua, fisikmu. Jasad muragamu itu karena apa capeknya? Anda kelelahan karena urusan dinkah atau urusan dunia kah? Anda capek itu dalam ketaatankah atau dalam kemaksiatankah Ke kecapean yang anda alami hari ini itu karena anda dalam mencapai takwa kepada Allah atau anda mengejar bayang-bayang takwa atau ilusi duniawi kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban kerut yang ada di wajahmu terutama ibu-ibu yang menutupi keriputnya dengan olay dengan tujuh total efek. Yang menunda tujuh tanda ketuaan, maka Allah tanya karena apa tua wajahmu tadi? Yang kamu tutup dengan oleh tadi atau anda tutup dengan pons dan anti agingnya itu, itu karena apa? Akan ditanya oleh Allah Taala. Anda ngejim, itu karena apa itu? Akan ditanya. Suka ngejim nggak? Ngejim sama jin kan, teman-teman tipis gitu. Ya, yang ketiga anmaleh, Allah tanya tentang harta yang kita miliki. Sabu, dari mana kita peroleh cara legal atau ke ilegal Cara halal atau haram Apakah kita memperolehnya tidak memperaduli norma-norma ilahi Tidak memperdulikan norma Allah alias H pangkat ketiga Halal, haram, hantam Saya yakin yang hadir di sini Insya Allah hartanya halal ya Jawaban antum sangat tidak meyakinkan yang kedua, wafima anfakahu dan kemana dia distribusikan hartanya itu, itu juga akan dimintai pertanggung jawaban. Abdullah bin Umar mengatakan, sampai-sampai satu siwak yang kamu beli untuk menikat gigimu ketika solat juga akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Apalagi yang beli jaguar. Siwak aja ditanya lo, gimana lo yang beli jaguar ditanya tahu. Jawab. Karena apa anda beli jaguar? Karena apa anda beli mercy dan sebagainya? Yang keempat, Allah akan tanya anak ilmi yang tentang ilmu yang kita miliki, sudahkah kita mengamalkannya? Itu setidak-tidaknya yang dimaksud Allah Latus Aluna Yaumah Idin Aninaim. Pada hari itu kalian akan ditanya. Dan Allah telah memberi kita banyak karunia. Silakan nikmati, tapi tidak cek kosong. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban, dan Allah Maha Rahim tidak, tidak, tidak memberikan nikmat melainkan Dia pun memberikan panduan bagaimana menggunakan nikmat itu agar kelak kalian bisa mempertanggungjawabnya ketika Dia mintai pertanggungjawaban itu. Maka Allah turunkan sebuah kitab bernama Al-Quran. Sebagai hudan Bagi kita Maka sekarang saya ingin bahas dua hal Apa sih yang mesti kita imani dari Quran Dan kedua bagaimana sih membangun kebersamaan dengan Quran supaya enggak usah bertele-tele ya Kemarin ada ibu-ibu yang protes sama saya gini Pak Salim Ngomongnya kecepatan Tapi saya mikir Saya yang cepat apa ibu itu yang lemot ya Saya tanya Saya ngomongnya kecepatan enggak Enggak berani jawab ya eh ditanya jujur atuh saya kecepatan enggak enggak ya kecepatannya enggak kah ibu-ibu bilang kecepatan gitu baik saya diantar baik natalik daerah kedua ya baik kalau ditanya apa itu Quran sih yang kita imani saya buat definisi Quran gini nanti itu yang kita imani ya jadi ahlu sunnah itu tidak pernah membuat definisi syariat dengan akal ya. Tetapi mengumpulkan dalil kemudian membuat takrif, definisi ya. Jadi Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada rasulnya yang mulia melalui malaikatnya yang mulia. Dalam bahasa Arab yang dijamin kebenarannya absolut tidak ada penyimpangan di dalamnya Sebagai petunjuk Bagi manusia dan jin Faham? Pertama Quran adalah kalam Allah Dia adalah kata-kata Allah Banyak sekali ayat Allah menjelaskan Coba lihat surat 9 Ayat 6 Kata Allah wa in Wain ahadun Minal musyriki nastajaraka Fajirhu fa Hat thumma Jika orang-orang musyrik Salah satu orang musyrik lari dari kaumnya Dan dia minta keamanan Suaka kepada Muhammad Maka berikan dia jaminan Agar dia bisa mendengarkan kalam Allah Allah menyatakan Quran itu adalah kalamnya Paham? Jadi Quran kalam Allah Berarti bukan buatan Muhammad bukan disertasi Muhammad, bukan pula tesis Muhammad. Dialah kalam Allah. Yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali Allah sebutkan itu. Lihat surat 42 misalnya. Ayat 52. Kata Allah kama auhayla kama auhayna ilaika. kama auhayna wa qadzalika awhayna ilaika ruham min amrina wama kunta tadrimul kitab wal iman demikianlah aku wahyukan Al-Qur'an ini kepada engkau Muhammad padahal engkau sebelumnya tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman Allah mengatakan Qur'an itu diwahyukan olehnya dia yang mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di surat 53 surat An-Najm ayat 2 dan 3 Allah katakan madhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa yuha ya jadi kawan kalian Muhammad tidak sesat tidak keliru tidak mengigau dia tidak menyampaikan dia tidak berkata apa yang dia tidak berbicara menurut orientasi hawa nafsunya dia tidak bicara menurut interes nafsunya Melainkan apa yang diwahyukan Kepadanya Allah mengatakan Quran adalah diwahyukan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adapun pun ulil absar abdallah Ulil itu kan usia liar-liar Dia mengatakan bahawa Quran itu 99% sudah mengalami perubahan Gak usah didengerin orang gila kok didengerin Dengerin aja Allah Masa percaya ke orang gituan Ya Ya uh -uh. Lebih baik percaya monyet daripada orang dituan, Tuhan. Ngerti? Faham? Jadi Allah jamin. Kemudian apa? Diturunkan oleh utusan Allah yang dipercaya. Saya tanya, utusan Allah ada berapa? Utusan Allah ada berapa orang? Utusan Allah itu ada berapa jenis? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian yang ada gak tahu Rasul-rasul Allah itu Berapa jenis, tahu gak? Gak tahu satu bangka ini Musibah itu Utusan Allah itu ada dua Dari malaikat Dan dari manusia Lihat surat 22 Ayat 75 Allahu yastafi minal malaikat Rusulah wa minal nasi dan Allah menjadikan utusan-utusannya itu, rasul-rasulnya itu, duta-dutanya itu adalah dari malaikat dan dari manusia. Manusia itu laki-laki yang diberi wahyu ya, perempuan enggak. Jadi kalau ada perempuan mengaku diri, rasul cepat cekik batang lehernya. Ya begitu kata Allah di tiga ayat, ya di surat dua belas. Ayat 109. Surat Yusuf, surat 12. Surat An-Nahl ayat 43. Diulang lagi. Di surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Wa arsalna min qablikam min rasulin illa rijalan nuha ila. Tidak ada seorang pun rasul dari kalangan manusia sebelum engkau Muhammad melainkan dia laki-laki yang aku beri wahyu. Jadi kalau ada perempuan mengaku diri Rasul itu wahyuni namanya. Dan, dan Rasulullah adalah Rasul terakhir ya. Kata Allah, maka na muhammadun abaun raja'alikum walaki rasulallah wa khatman nabi. Surat 33, surat al ahzab ayat 41. Muhammad adalah Rasul, kalau Allah bilang Rasul berarti dia pasti Nabi karena tidaklah seorang rasul melainkan dia nabi. Teman-teman kata wa khatamannabiy dan dia penutup para nabi. Kalau nabi saja ditutup apalagi rasul. Jadi kalau ada orang mengaku rasul, dia bukan orang gila tapi benar-benar gila. Mukanya kayak gini loh, benar-benar gila gitu. Paham? Dia rasul karim dan Allah jamin rasul ini tidak khianat. Ya, di surat 6:8 ayat 4 kata la innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh Muhammad engkau beradat akhlak yang agung dan Allah tahu Muhammad yang dia pilih tidak pernah salah pilih. Dala, dulu saya kuliah. Dosen saya bilang begini. E, kalau Nabi Muhammad ngomong jangan dipercaya semua kan dia manusia bisa benar bisa salah. Sejab enggak mungkin salah, Pak, kan yang pilih Allah. Kalau Bapak jadi dosen kan kesulitan hidup. Kalau Nabi kan enggak pernah nawak jadi dosen, Pak. Jadi rasul dan Allah enggak mungkin salah pilih. Bapak ngajar tafsir ini dekan salah pilih. Dosa, de, dosen saya bilang begini, saya udah dosen 35 tahun. Tidak ada yang berani bantah saya karena mahasiswa selama ini enggak tahu Bapak bodoh, yang tahu Bapak bodoh kan saya. Terus dosennya ngotot kan Muhammad kan manusia biasa bisa benar bisa salah bawa ayat saya bilang nggak matching pak ayatnya akhirnya saya tutup buku saya saya keluar dia tanya kenapa keluar kata bapak Nabi bisa salah kan Nabi aja salah apalagi Allah <Syukur> saya keluar saya bilang demi Allah saya nggak lulus bawa bapak ke polisi loh saya yakin saya lulus. Jadi dia bilang kenapa keluar? Lah Nabi ada salah apa lagi Allah Pak saya bayar pak. Ini saya kuliah gak gratis. Saya bayar. Masa udah bayar masuk neraka? Itu udah jatuh tertimpa eskalator pak. Bukan tangga lagi. Jelas? Jadi Allah tidak salah pilih seperti lu salah milih pemimpin Allah. Karena dulu anda setiap memilih kan tidak pernah pakai teori lugu kan? apa dia dulu teori dulu dungu apa lugu karena banyak calon pemimpin tuh dungu berlagak lugu kamu ketipu kan maklumlah ya yang pilihkan bodoh-bodoh aja lah paham dan Allah tidak pernah salah pilih rasulnya dia pilih dia adalah orang yang terbaik hatinya kepadaNya dia turunkan wahyu sebagai nabi terakhir risalah terakhir sampai hari kiamat Dibawa oleh utusan Allah yang dipercaya. Yaitu Jibril. Di surat 26 ayat 193 kata Allah. 192, 193 kata Allah. Innahu latanzilu mirabbila alamin nazala bihir ruhil amin. Quran ini datang dari sisi Allah Rabbul Alamin. Dibawa oleh ruh yang dipercaya kalau di surat 16 An-Nahl ayat 102 Allah namanya dia Ruhul Kudus. yang sangat steril dari pengkhianatan, dia amanah yang kedua enggak mungkin aicunya nongging. Ya, di surat 53 ayat 8 Dzumirah yang punya intelegis yang luar biasa. Saya bayangkan kalau Allah pilih ente jadi jibril kacau itu Quran. Wong 30 polannya ke hafal. Jus 30 udah hafal belum? E 30 juz udah hafal belum? Eh gue enggak butuh senyum lo tau Yang gue butuh senyum, jawaban lo. Saya tanya, juz 30 udah hafal belum? Belum, saya pindahin. Juz 30? 30 saya pindah ya. Eh, Tadi kan 30 kan? 30 juz. Enggak bisa pegak kan? Saya pindahin. 30 ke belakang. Juz 30 udah hafal belum? Terus apa yang bisa dibanggakan anakmu darimu, wahai bapak-bapak? Betapa malang anak-anak punya bapak seperti lo. Masa tua begini gak hafal Quran 230 yang bener aja dong. ya Cepat daftar, nanti panitia buka kelas ya. Berani gak? Baik, itu masalah lo bukan masalah gua ya. <guluh> masalah gue kederangin. Kan Baik, kemudian dibawa oleh ruh siapa itu ruh yang dipercaya? Jibril di sini Allah bilang ruh kudus Allah bilang dia ruh yang dipercaya yang dimaksudlah Jibril karena Allah jelaskan di surah 2 Al-Baqarah ayat 97 Ul man kana aduwal jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqal lima wal wal musyhalil Siapa yang membenci Jibril Dialah yang telah memasukkan Quran ke dalam hatimu Muhammad Ingat Yang membawa yang dipercaya dan cerdas Transformasi wahyu dari Jibril Kepada Muhammad melalui hati Bukan melalui otak Maka Nabi tidak pernah lupa Bukan berdasarkan Sukoi Suka-sukaoi Bukan berdasarkan Kongkali-kong, -kong. enggak Biiznillah Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa tersderinya Quran kan? Coba lihat SOP-nya ketat enggak? Ya, sangat ketat sekali o -o -o, SOP bawah-bawahiuannya sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan di tengah jalan. Karena seluruhnya dimonitor, diawasi oleh Allah Jalla Kemudian dalam bahasa Arab bukan bahasa Ambon ya. Bukan bahasa Indonesia tetapi berbahasa Arab. Tadi di surat 26 ayat 105 ya. Kata Allah ya tadi innahu latanzilur marbil alamin nadala birhil amin ala qalbikalitakun minal mudirin ya. Bi arabi dalam bahasa Arab yang nyata, bahasa Arab yang jelas. Atau di surat Yusuf surat 12 ayat 2. Inna anzalna alaikal qur'anan arabiyal la'allakum taqilun. Kami turunkan Qur'an ini berbahasa Arab agar kalian bisa memahaminya. Jadi Qur'an berbahasa Arab, itu dijamin berbahasa Arab. Jadi tidak boleh kita pahami Qur'an kecuali dengan grammar bahasa Arab. Bayangkan kalau ustaz tidak ngerti bahasa Arab, kemudian menternya Qur'an, maka kadang-kadang itu makna Qur'an dia salah Ya. Nah. kemudian apa kata Allah tadi? Tidak ada kebengkokan. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Dijamin benar seluruhnya. Di surat 41, surat Fusilat ayat 41-42. Di akhir ayat Allah bilang, Inna Kitabun, kitabun, Inna kitab yang mulia. La ya'tihil batil. Tidak datang kepadanya kebatilan di depannya maupun di belakangnya. Tidak ada penyimpangan di dalamnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran dijamin, tidak ada yang salah di dalamnya. Tidak ada kebatilan di dalamnya, seluruh hal kebenaran. Ya? Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Allah jamin, Quran tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada ambiguitas dalam Quran itu. Tidak ada yang kontradiksi. Ya Di surat 4 An-Nisa ayat 8-2, Allah katakan, Afalah ya tadabbarun al-Quran, walau kana min'inda ghairillah, Lawa jadu fihi kafira. Andaikan Quran itu datang dari selain Allah Bukan datang dari Allah Pasti kalian akan mendapati kontradiksi-kontradiksi yang sangat banyak di dalamnya Allah jamin Makanya saya kalau menerangkan Quran gini Ayat ini, contoh ayat ini Ayat ini diterangkan ayat ini Paham? Saya suka bilang gini Di ayat ini Allah tidak terangkan maksud ini apa? Allah terangkan di ayat ini. Ayat ini di Quran tidak ada, diterangkan oleh Nabi maksudnya ini. Maka tidak ada kontradiksi. Jadi kalau ada orang tanya, Pak Salim, ayat ini sama ayat ini nampaknya kontradiksi. Enggak sih otak lu tuh yang cabang. Kan Qurannya, coba bawa sini saya jelasin. Baru dia bilang, "Oh, Bu, ohnya jangan lebar-lebar, ohnya biasa-biasa aja." Paham ya? Tidak ada kontradiksi. Kemudian dijamin benar. Gak usah percaya lain deh. Gak usah percaya Jin, jamaah iblis nasional. Eh, Jin itu apa? Jamaah iblis nusantara ya. Percaya Jin beneran aja deh. Tahu Jin? Jin beneran, Jin makhluk halus gitu. Coba lihat, Jin mengakui kebenaran absolut Quran. Masa lu kalah sama Jin. Jangan percaya jil, jil itu l-nya dua, jama iblis tapi liar. Kenapa? Karena Jin mengatakan, coba lihat surah 46. Ini saya suruh lihat nggak lihat-lihat ya? Kok dari tadi saya suruh lihat apanya mau dilihat ya? Ini saya lihat ini generasi bebek bodoh belagu gitu loh. Kamu kan nggak hafal Quran, kenapa nggak bawa buku, nggak bawa Quran? Lihat ya pak Surat 46 tunggu dulu kan saya guru jangan diatur atur pak saya itu dilahirkan untuk ngatur orang bukan diatur ya baik sabar dulu pak jadi murid itu sabar ya tua boleh tua kan posisi saya guru pak baik maaf ya pak canda ya biar bapak nggak ngatukan bapak lapar kan belum makan kan Surah 46 Al Ahzab ayat 29 sampai 31 Sarafna jin Anda kan Jun Ini yang dengar Jin Jin dan Jun uh, Kami pernah hadapkan kepada Muhammad, Muhammad Sekumpulan Jin lalu mereka mendengarkan Quran Dan mereka bubar Mereka menyampaikan Quran itu kepada kaumnya Apa kata Jin-Jin tadi? Kalau ya kaum Ayat 30 nya ya Qala ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min Musa musaddiqan lima bayna yadayhi wa hadi ila wa ila tariqil mustaqim. Apa kata jin beneran? Ini jin beneran. Kalau misalkan jin-jinan. Ya. Wahai kaumku, wahai kaum kami, kami baru saja mendengar sebuah kitab namanya Al-Qur'an yang diturunkan sesudah Musa. Ayat ini menunjukkan Tidak ada nabi bangsa jin Karena nabi Para jin menisbatkan nubuah Kepada manusia Yaitu Musa dan nabi Muhammad Taurat dan Quran Dan tadi Allah bilang Utusan Allah hanya apa? Malaikat dan manusia Tidak ada jinnya. Lalu apa kata jin tadi? Yahdi ilal haqi Wa ila tariqil mustaqim. Quran itu memberi petunjuk kepada kebenaran. Dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jin menggunakan dilit bahasa Arab yang berisyarat kebenarannya absolut. Masa lo kalah ama jin? Antara lo sama jin lebih baik mana? Eh cepat jawab. Allah ama jin lebih mulia mana? Gua ya. Saya tanya ulang, Bapak, manusia dan jin lebih mulia mana? Alasannya apa? Dalilnya apa? Kan itu bilang jin dan manusia level dong, selevel dong ayat itu. Surat 7 ayat 70. Masa tua-tua begini enggak tahu status sih? Surat 17 ayat 70. Wa laqad karamna Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddhalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila sungguh kami memuliakan anak-anak Adam kami unggulkan mereka di daratan dan di lautan dan kami tundukkan lautan untuk mereka dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan jadi di antara semua makhluk malaikat lebih baik lebih bagus dari kita ya tetapi selain itu kita lebih baik dari mereka. Berarti bapak dan jin lebih baik siapa? Baru sadar ya. Ternyata jin mengakui kebenaran Quran. Bapak-bapak mengatakan kita perlu mengoreksi Quran. Mendingan jin. Malu dong sama jin. Paham? Dan itu kebenaran yang diakui oleh bangsa jin. Jelas? Jin mengakui Quran kebenarannya adalah apa? Selut dan Allah bilang tidak ada Terjadi penyimpangan kebatilan Di dalamnya Kemudian definisi terakhir tadi Sebagai petunjuk bagi manusia Dan jin Tadi dari, tadi petunjuk bagi manusia dan jin bukan Karena jin mengatakan di ayat 31 Siapa yang menyambut dakwah Yang dibawa oleh Muhammad Maka pasti Allah ampuni dosanya Dan Allah masukkan dia ke surga Menunjukkan jin juga di Ayat ini turun Surat jin, surat 72 turun Jin bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Maka kata Allah, dia adalah Petunjuk bagi jin dan manusia Dan sebagai petunjuk Sudah jelas dan kita sudah Hafal setidak-tidaknya surat 2 Ayat 185 Kata Allah Syahru ramadana ladhi Unzila fihi Al-Quran hudallin Nah makanya saya bilang kalau anda ingin jadi teman anda mau curhat Biasa yang namanya teman apa? Dia selalu mengingatmu ketika salah kan? Betul? Dia selalu menyenangkan, selalu menjanjikan kalau kamu berprestasi kan? Dia selalu memberimu peringatan kalau kamu salah kan? Kamu dapat teman mana seperti Quran itu? prestasimu sudah dijanjikan dalam Quran kan coba lihat Allah bilang misalnya sederhana saja di surat enam ayat 160 kata Allah manja abil hasanati falahu asho'am falihah wa manja abisai arti falah yudza ilamit lahah wahum layud lamun al kata Allah bila kamu datang dengan satu kebaikan Allah balas minimal sepuluh kebaikan kalau kamu datang dengan satu dosa Allah tidak balas melainkan setimpal dengan dosamu itu. Jelas enggak? Coba Anda bekerja dengan siapa saja, Anda perlu tahu enggak jelas kalau apa perjanjiannya enggak. Quran telah menerangkan segala sesuatunya untukmu. Anda ingin selamat? Quran telah menerangkan metodenya. Anda ingin menjauhi kesesatan? Quran telah menjelaskan segala sesuatunya sehingga kalau sekiranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Al ala khalilih. Seseorang kualitas hidupnya, agamanya tergantung agama kawannya Karena orang baik atau tidak baik tergantung kawannya Maka salah satu penyebab orang masuk neraka Saya ulangi Salah satu penyebab orang masuk neraka karena salah gaul Dia salah milih kawan Kemudian kawannya menyesatkannya dan pada hari kiamat di dalam neraka dia menyesal. Tapi kata malaikat sudah telat loh. Malaikat tidak mungkin mulutnya kasi saya tapi kira-kira gitu deh. Telat loh. Lihat surat 25 Furqan. Ayat 27 sampai 29. Ya hari ketika orang-orang dhalim menggigit kedua tangannya dalam neraka sebagai tanda penyesalan. Lau dia berkata ya laytanilam at tahatufulanan khallilah. Andaikan dahulu di dunia, aku tidak mengambil si fulan itu jadi temanku. La kada al wicri. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Allah, dari ayat-ayat Allah. Faham? Jadi Allah bilang di surat 20 ayat 2, saya tidak turunkan Al Quran ini untuk menyusahkan engkau Muhammad. Quran diturunkan untuk membawa kemudahan bagi hidup manusia. Jadi yakinlah bahwa Anda tidak akan susah. Selalu, memberi, bila Anda butuh jawaban. Maka, Quran adalah konselor yang baik bagimu. Saat Anda membutuhkan konsultasi. Faham? Dia kawan yang paling menenangkan. Dan lebih utama lagi, Kelak dia akan memberi syafaat kepadamu pada hari kiamat. Sebagaimana hadith Ahmad dan Ibn Majah. Kata Nabi pada hari kiamat, puasa akan datang kepada Allah bersujud seraya berkata, Ya Rabbi, ini mana'tuh. Ya Allah sungguh aku telah menahan hambamu ini dari menahan syahwatnya di siang hari. Maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka Allah mengizinkan, maka puasa pun memberi syafaat. Maka kita pun diampuni Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kata Nabi, datang lagi Quran seraya berkata, Ya Rabbi, ini mana'tuhu finnaumih. Ya Allah, aku telah menahannya dari tidurnya di waktu malam kerana dia menyibukkan diri membacaku. Ya Allah, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Maka Allah pun mengizinkan dia memberi syafaat. Maka sebuah dosa pun terhapus dan satu derajat Allah angkat dalam surganya. Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan teman anda bernama Aat Syafaat. Anda orang Sunda kan? namina Aat Syafaat. Sepupunya cecep kurba Tetangganya ehah solehah tidak bisa memberi syafaat Quranlah yang kelak memberi syafaat faham advokasi jadi dia menjadi pengacara untuk anda di dunia pengacara togok hakim ya jadi di sana kan jaksa adil adil kalau di sini di dunia di dunia bukan hanya Indonesia ya Jaksa itu kan JAKSA. Jika anda kebingungan, sogok aku. Jaksa di mana-mana gitu. Kalau jaksa, sogok namanya. Kalau jaksa pakai deal perkara, itu namanya JAKSA. Jika anda kebingungan, sogok aku. Kalau hakim pakai deal wani piro, itu namanya HAKIM. Hubungi aku kalau ingin menang. Kemudian dealnya KUHP kekurangan uang hukumannya penjara atau kasih uang habis perkara alias npwp paham tapi ini hakim-hakim di antar berantah ya antara Indonesia dan Australia oke di sini di sini insya Allah baik-baik semuanya ya saya sering ketemu baik semuanya insya Allah lu saja dan mereka baik-baik ya ini jaksa di antar berantah antara Indonesia dan Australia nah jelas ya Tadi uh, uh, uh, Quran itu uh, hari kami bersyafat pada Anda. Pertanyaannya masih ada 5 menit ya. Tapi saya pakai 10 menit ya untuk menjelaskan. Nah bagaimana Anda bersama Quran? Kita bersama Quran dalam 3 tahap ya. Pertama namanya Qira'ah. Qira'ah adalah secara kontinu membaca tanpa harus memahami maknanya. Baca saja. Yang kata Nabi Harfun Asyarah Sanat. Kalau kamu baca Quran satu huruf sepuluh kebaikan dalilnya adalah surat 16 ayat 9 ayat 89 katalah idza qaraqal Quranah fasyaid billahiminas syaitonarajim jika engkau membaca Quran maka bacalah taud lebih dahulu makna kiraat ah di sini baca saja tanpa harus memahami maknanya sebagai sebuah ibadah. Bertakarub kepada Allah Jalla wa'ala Dan Allah memberikan ganjaran Sepuluh kali Sebagaimana anda sholat Kan tidak dituntut, tidak disyaratkan Mesti memahami maknanya kan Faham ya Kita dalam dalam sholat baca Quran gak Baca Quran Dan membaca Quran dalam sholat kan Memahaminya tidak syarat, tidak akan rukun kan Memahami maknanya kan bukan syarat dan rukun kan Makanya Allah bilang di surat 74 ayat 20 Ya Kata Allah Fakrahoma Taysaramin Al Qur'an maka bacalah ya kalaah kilaah apa yang mudah bagimu dalam Qur'an ketika engkau salat karena Allah tahu kalian tidak mampu uh, memahami semuanya maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an maka ini didawamkan minimal bukan minimal setiap hari anda harus bisa membacanya ya kalau anda mahir berarti anda bersama malaikatul Kiramibararah dalam hadis Muslim maka hari kiamat Leveling anda dengan malaikat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala Kalau anda membacanya terbata-bata Dapat dua pahala Pertama pahala membacanya Kedua pahala uh, uh, uh, terbata-batanya Coba lihat Allah setiap saat menghitung keringatmu Yang jadi pertanyaan Di surga kah keringatmu mengalir? Ataukah di neraka kah keringatmu itu akan dibayar oleh Allah Jalla wa'ala Pertanyaannya Anda investor, mau investasi di mana? Eh hey, cepat jawab Di surga tahun neraka Bener loh Mau jadi calon BBM Bahan bakar neraka Nahudzubillahimin Maka ya kalau ama alimku sulit Baca Quran kan mudah saja kan Maka jadikan dia investasi bagimu Setiap hari Yang kedua adalah tilawah Tilawah maknanya Tafhim itu Anda membaca disertai dengan pemahaman. Karena berdampak pada peningkatannya keimanan. Maka kata-kata tilawah dalam Quran. Selalu Allah kaitkan dengan pemahaman. Selalu Allah kaitkan dengan pemahaman. ya Anda bisa lihat 16 ayat. Tapi kalau saya bilang semua gak, gak hafal. Catat aja gak hafal loh. Anda bisa lihat. Coba lihat. Coba lihat. Tiga ayat dulu deh. Surah 2-1-5-1. Surat 3, 164 Surat 62 Surat 62 Jum'ah, ala Jum'ah, ayat 2 Surat 28 Al-Qasas, ayat 52, 53 Surat 8, ayat 2 Kata-kata tilawah Selalu Allah gunakan dengan pemahaman Yang mendatang meraksi pada kebatinan Keimanan kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak mungkin orang membaca Quran beriman kalau tidak disertai dengan pemahaman. Pemaha. Ya surat 2 Al-Baqarah 151 misalnya kata Allah, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yaslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al kitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Ta Muhammad membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Maksudnya apa? Dia mengajarkan kepada kalian alkitab dan al-hikmah. Berarti tilawah dimaksudkan sini adalah disertai dengan pemahaman yang akhirnya mendatangkan hidayah. Faham? Dengan pemahaman mendatangkan hidayah mengelurakan kita dari kesesatan. Lihat surat 3 Al-Imran ayat 164 tadi. Laqad manna Allahu alal mu'minina... Ibnu Abbas dalam min anfusihim yaslul alaihim ayatih wa yusakkihim wa yuallimuhum alkitab walhikmah wa ingkanum yang kabulafidala limubin bahawa para sahabat dulunya sesat tidak tahu apa apa Nabi mentilawahkan Quran mengajarkan kepada Quran dengan pemahaman mereka beriman dengannya lalu Allah keluarkan mereka dari kesesatan Allah beri mereka hidayah. Kalau baca Quran saja tidak mengerti Bagaimana bisa dapat hidayah Kalau tidak dengan memahaminya Bagaimana kita bisa beriman Kalau tidak memahaminya Maka Allah katakan e, Begitu juga di surat 28 tadi Orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian Beriman dengan Quran Kapan? alaihi Ketika Quran dibacakan kepada mereka Kalau aman nabi Mereka berkata Kami beriman dengan Quran ini Tentu keimanan setelah mendengar Quran Diseratai dengan pemaha pemahaman Jujur aja Coba saya baca 10 ayat Ngerti gak maksudnya Boleh gak saya baca 10 ayat Angkat tangan terjemahkan bisa gak Coba saya tantang Saya berani Ayo cepetan Waktu saya tinggal dikit loh Ternyata nyali lo kecil ya Jadi perlu pemahaman ya Kan apa jadi kita fasih pada tafhim yaitu tilawah. Di mana seluruh kata tilawah selalu Allah jelaskan tentang pemaha pemahaman. Sehingga bagaimana Quran bisa contoh Anda pegang GPS. Enggak paham GPS dan nabraklah lah. Tahu GPS kan? GPS aja lu akrab loh. Quran sebagai pedoman lu enggak hafal loh. Ya, tapi kata setan lu tuh goblok banget tau enggak? <tuh> gue temen amak lo. Kayaknya kenapa? gue punya calon teman klabing di meraka ma'udzubillahimin zalib, jangan sampai demikian jadi mari kita pada fase yang kedua akrab dengan Quran, bersama adalah tafhim itu tilawah, dengan membacanya ya dia mana kata Nabi majitama'u kaum, tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah di satu rumah dari rumah Allah seperti malam ini Kemudian mereka tilawah Al-Qur'an wa tadarus bainahum lalu sallallahu alaihi wasallam mengajari antara mereka melainkan Allah akan menurunkan sakinah di hati mereka. Di sini Nabi menggunakan tilawah. Berarti membaca Al-Qur'an yang mendatangkan pemahaman, dari pemahaman yang benar melahirkan keyakinan yang benar, keyakinan yang benar maka melahirkan amalan yang benar. Kemudian yang terakhir adalah tahfidz menghafalnya ya agak susah sih tapi paling enggak satu dua ya. Pahamnya? Heeh. Jadi tapi Quran enggak susah yakin deh. Quran enggak susah kok. Ya kalau itu yang susah kan kemauan kita. Kan Allah bilang gini di surat 15 ayat 9 kan? Inna nahnu wa innalahu lahafidzun. Kami Allah menurunkan Quran dan kami yang memeliharanya. Para ulama Ahlussunnah berkata cara Allah menjaganya adalah dengan dimudahkannya umat ini menghafal Quran sehingga tidak ada yang bisa memanipulasinya maka pernah teman saya orang nasrani nanya gini kita kalau diskusi saya suka bilang nah dia bilang pasalim ayat ini begini di Quran anda tuh lo itu bermasalah nggak dijelaskan ayat ini begini lama-lama dia nanya gini pasalim kenapa Yuko hafal Quran kok kitab saya nggak hafal kenapa saya bilang Biasanya kalau sesuatu dihafal karena yang ngajar tahu intelektual yang menghafal. Maka pasti meci. Jadi kalau kitab atas nama Tuhan tapi tidak dihafal kemungkinan bukan dari Tuhan. Dia bilang, maksud Allah? Udah tahu nanya, saya bilang. Paham? Lama-lama teman saya giling, oh Quran tuh bagus ya. Saya kan suka diskusi ya. Dulu saya pernah jadi dosen kristologi eh, Islamologi di Kristen loh. Mereka nanya, Pak Salim, kenapa mau jadi dosen di sini? kan Universitas Kristen saya datang secara elegan mau mengislamkan kalian semua, siapa takut? Di, kalian bilang saya domba sesat kan? saya ingin tunjukkan, saya bukan domba sesat saya manusia intelek, berakal, dipandu Quran saya islamkan kalian, suka atau tidak suka itu tantangan, yuk siapa takut? lalu teman-teman saya suka nanya kalau saya terangkan dia gini, Pak Salim Ternyata Quran tuh bagus ya Saya bilang gak ada rencana pindah <SILENCIO> Saya tuh ngomongnya nyelekit gitu, gitu loh Paham? Dia bilang gini Enggak Berarti kamu lebih bodoh dari anak kecil Dia bilang kenapa? Anak kecil kalau lihat barang bagus Itu pasti diambil Karena dia tahu itu barang bagus Kamu dari tadi bilang barang bagus ngambil Berarti anak kecil mencerna dari kamu Terus satu saat mereka balik lagi, kita diskusi lagi yuk Enggak Saya tanya, kenapa? Kamu ambil brosur aja melulu, enggak daftar-daftar Enggak Saya enggak melayani orang ambil brosur Saya melayani yang daftar saja Kamu dari 2 tahun ambil brosur aja Udah saya terangkat, masih minta brosur lagi Capek Daftar, saya daftarkan mahasiswa Saya didik ada teman saya pendeta dia tanya gini calon pendeta hanya murtad dia terus dia bilang gini Ustadz gimana cara hafal Quran pindah aja dulu dari situ pindah 3 tahun saya jamin gak cocok balik lagi kadar Allah Alhamdulillah kawanku masuk Islam dia kalau ditanya Fred kenapa kamu masuk Islam tuh gara-gara Ustadz gila ketanya kan kalau saya ngomong kan angin-anginan terus uh, temannya pendeta bilang gini Ustaz kata si Fulan uh, dia masuk Islam gara-gara Ustaz gila, terus saya bilang betapa mudahnya Islam, orang gila merangin saja orang masuk Islam, gimana orang waras paham? <San> sementara agama lain, orang waras ngomong jadi gila beneran <San> coba lihat betapa mudahnya Islam yang cerama orang gila saja orang sadar, bayangin aja itu kenapa? bukan karena saya gila emang mudahnya islam terus saya tanya, gak berminat gue tawar loh nah jelas, satu saat bapaknya kalau ketemu saya, saya suka bilang selamat pagi om, mau apa? saya tanya, mau Islamkan om? kan om pendeta saya juga ustaz, sama-sama seles -sama gitu loh nah, kita saling menawarkan produk siapa yang kira-kira produknya high quality om? Om jangan marah, yuk. Kata ngak, enggak, enggak, enggak. Oh takut. Ah, ah, produknya abal-abal. <tik> <tik> Tapi anak gak pernah kayak saya, itu kepedean loh. Saya tuh sebenarnya bodoh, cuma pede aja loh. <tik> Baik, itulah seharusnya seorang muslim bersama dengan Quran itu. Dunia hasanah, akhirat hasanah, tidak dengan lain kecolonarik kembali, tentu dengan sunnah ya. Tapi saya di sini tidak bicara kenapa harus ada sunnah. Mudah-mudahan saya diundang lagi ya. <SILENGEN> <SILENGEN> <SILENGEN> Baik, saya kira itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Dapat dipengerti kan? Insya Tapi kalau tidak difahami, nanti ada rekamannya kok. Ya, didengar-dengar aja ulang-ulang. Insyaallah Anda lebih cerdas dari saya insyaallah ya. Baik, itulah bagian akhir uh, bersama dengan Quran selamanya. Hari ini, besok, dan kelak saat kita menghadap Allah Jalla wa insyaallah saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terserah saya mau diapakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Terima kasih, Ustaz. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Amur. Bentar dulu. E uh ngerem dulu sedikit ya, ini buat yang di depan-depan ini ada bonus lah, ini keuntungan yang di depan ya, jadi kita kasih hadiahnya ini satu-satu aja nih, tolong disebar aja ini ada quote bagus nih, sholat tidak membuat miskin, buktiin aja dia sendiri ya, waduh oke, okay. kita buka sesi tanya jawab, seperti biasa nanti di brother side kemudian berganti dengan sister side uh, tapi Tentunya tidak semua bisa terakomodir di sini. Nanti kita lanjut di bawah insya Allah Kita mulai dari sisi kanan Kalau ada, kalau tidak ada di kanan Saya pindah ke tengah Oke okay. silakan. Pertanyaannya langsung nanti e, Nama dan tempat tinggal Nanti disiapkan langsung juga dari sister side-nya Oke okay, dan e, Kita harapkan pertanyaannya sesuai dengan materi Agar bisa mendalami materi lagi Terima kasih Berdiri Mas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Pak Ustaz dari Tambun Bekasi. Pertanyaannya bagaimana kiat kita untuk mencintai Al-Qur'an Karim? Karena terkadang sehari baca seminggu lewat. Sehingga kita enggak merasa nikmat kadang bacaan seperti itu. Terima kasih Juru Kharisma. Baik. Saya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ujang. Baik, saya langsung aja ya. Uh, pertama kita itu sendiri kan asing dengan Quran, ya kita tidak merasa bahwa kita itu butuh dengan Quran, jadi uh, sebenarnya gini, kan segala sesuatu kan datang dari sebuah keyakinan ya uh, kita yakin bahwa Quran itu lah sebuah the way of life kita kan uh, sejatu uh, petunjuk hidup kita seharusnya sebagai orang, uh, anda sebagai pegawai negeri, sebagai bagian administrasi itu ternyata kan anda lihat aturan-aturan yang berkaitan dengan itu kan anda tidak mau kebijakan anda salah kan nah pertanyaannya kenapa anda sebagai seorang muslim tahu bahwa setiap perbuatan anda sudah ada panduannya kok anda tidak pernah nanya kepada uh, uh, uh, juklaknya lalu anda melakukan sendiri itu namanya manusia nekat kan jadi kira-kira anda sama buaya bedanya di mana? gak ada bedanya nah maka pertama anda yakin bahwa uh, Quran itu adalah sesuatu yang kita butuhkan itu pertama yang kedua, bi, apa namanya? Garisah suka bilang begini, paksa sampai mau pakai metode paksa loh. Kan tidak ada kata Allah dalam surat 13 ayat 11 apa? Inallah la yurumahbi kaum inhat la yurumahbi anfusim. Allah tidak berubah keadaan satu kaum kalau tidak ada perubahan dari individu-individu sendiri kan? Faham? Jadi Anah bilang gini, karena suka tanya gini. Uh, Pak Salim, saya kamu kok malas dulu waktu saya kuliah uh, saya suka bilang gini ke teman saya gini, eh, kamu kok malas baca Quran sih? Apa jawabnya? Sudah takdirnya Ki kan dia orang Makassar dia bilang memang ya, sudah Anu, sudah Adam, itu takdirnya itu saya bilang eh kawang, kan orang Makassar en jadi eng kawang itu mitolo-tolo takdir itu ada dua ada yang tidak ada ruang pilihan. Allah eh saya bilang di situ jadi orang kita jadi orang Makassar itu bukan pilihan. Saya jadi orang ambong itu bukan pilihan. Saya jadi laki-laki itu bukan pilihan. Itu itu memang takdir. Tetapi beriman kafir itu adalah pilihan, eh, pilihan. Dia bilang tidak bisa, kenapa ya, sudah Allah takdirkan? Eh bodoh, jangan ngotot kan kita suka menyalahkan takdir dulu kan kita harus tahu mana ada tidak di mana ada ruang pilihan saya bilang anda jadi laki-laki dan perempuan bukan pilihan ya atilias surat 28 ayat 68 warabu kayahlukum ayahsa waiyaktar wamakanalhumul khiarah Allah itu maha kuasa dia mencipta apa saja kehendaki dan makhluk tidak punya pilihan anda jadi manusia bukan pilihan monyet jadi binatang bukan pilihan walaupun bersama beda anatomiknya nya faham anda punya ibu orang bata, bukan anda milih kan? Allah yang berikan surat 42 ayat 49-50. Allah memberikan anak laki kepada siapa yang dia kehendaki dan seterusnya. Akan tetapi beriman kafir itu pilihan. Lihat surah 18 Al-Kahfi ayat 29 dan 3 sampai 31-31. Katakan kebenaran dari Tuhanmu Muhammad. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal Katakan Muhammad kebenaran dari Tuhanmu Maka siapa yang bermasyi'ah Pengen ingin beriman Berimanlah Siapa yang ingin kafir Kafirlah Berarti di sini Allah memberikan pilihan pada kita bukan Berarti jangan anda bilang Saya malas beribadah Emang udah takdir Bapakmu kali yang namanya makdir Jangan marah ya Kerana jadi ustad di Indonesia kan namanya Andilau antara dilema dan galau kan Paham Nah jadi jangan salahkan takdir. Nah maka apa tidak ada Allah tidak bisa merubah. Anda salih kalau Anda sendiri tidak merubahnya. Allah tidak akan merubah engkau beriman kalau Anda tidak berusaha untuk beriman. ya Jadi Anda harus memulai dari sana. paham ya? Nah, jadi merasa butuh dan Anda memaksa diri. Pertama, harus mau. Yang kedua, harus bisa. Yang ketiga, biasa. Dan itu butuh riada, butuh latihan memang. Mulai dari ini, paksakan dirimu, mau baca satu hari satu magra, misalnya. satu lain paksa sampai bisa, paksa untuk mau yang kedua paksa sampai bisa yang ketiga paksa sampai biasa namanya teori paksa-paksa tiga paksa Sada triple paksa harus, tidak bisa, tidak kalau enggak, enggak bisa anda kalau cacat, invalid, sakit enggak tapi kalau sembuh anda mau enggak melakukannya terpaksa bukan karena ingin sembuh kan kalau anda ingin akrab paksakan dirimu untuk tiga hal tadi, nggak setuju itu masalah loh. Tapi itu teori gue, oke? Oke, oke banget. <laughs> oke, okay, langsung sister side kalau sudah ada sister side, sister side nya ya. langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya Nita. Uh, ini uh, pada saat pengajian biasanya ada yang membaca Al-Quran Biasanya sih pengajian ibu-ibu pada saat baru Membaca beberapa sepotong ayat Biasanya ibu-ibu akan mengucapkan Allah Itu bagaimana hukumnya Atau itu sunnah atau bukan baik Lalu uh, di surat Al-An'am ayat 53 Dikatakan Kaya dan miskin itu adalah ujian Bagaimana pada saat kita uh, Mendapatkan rizki itu, Untuk membedakan itu kita Apa yang kita inginkan itu terkabul Apakah itu ujian atau rizki dan terkadang kalau keinginan kita terkabul ada rasa takut atau kufu akan kufur Itu bagaimana? Baik ya, Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Waalaikumsalam Baca Quran itu ibadah ya Ibadah itu kan tauqifiyah Harus berdasarkan SOP Dari Allah dan Rasulnya Itibak namanya Kepada anak rasul Quran diturunkan Kepada sahabat Nabi mengajarkan Quran tidak ada satu riwayat yang menerangkan bahawa ketika Rasulullah misalnya menyuruh Abdullah bin Mas'ud baca quran lalu Nabi mengatakan Allah cari sampai bulu-bulu rotong, tidak ada hadis yang sahih seperti itu faham? maka seorang muslim kata Nabi khudu'anni manasikakum hendaklah kalian mengambil tata cara ibadah dariku maka orang yang melakukan itu atas nama kebaikan oh, orang kan baik apa salahnya sih saya suka bilang kan ibu-ibu suka maksa kayak gitu ya. Pak Salim itu kan baik, apa salahnya sih? Saya suka katanya gini, ibu persis Firaun deh, Bu. <tuk> makanya ibu-ibu tuh ibu-ibu berusaha tuh takut kalau menghadapi saya. Soalnya saya suka sinis. Bu, ibu kayak Firaun deh, Bu. Coba ibu saya bilang ini, coba ibu lihat surat 40 ayat 29. Di akhirnya itu kiraan belapa. Kala kata Firaun apa? Aku tidak menyampaikan pendapat kecuali aku menganggap itu baik dan aku tidak menunjuk kalian kecuali pada kebenaran. Udah sesat, merasa benar ibu persis Firaun. Jadi ibu itu namanya Neo Firaun. Karena menganggap apa yang lakukan itu baik. Terus setannya, "Oh, ibu baik ya?" Iya. Jangan dilarang-larang pasalin kalau orang mau bikin baik. Setannya, sholat baik enggak?" Baik. Kalau diperbanyak baik enggak? Baik. Gimana kalau kita isya 8 rakaat? Dia bilang enggak boleh. Kan baik. Ada sih. Artinya baik ada porsinya dong. Faham? Maka dalam ibadah takarral al-syariat. Maka kata Nabi wasyarral. Kata Nabi apa? Inna astakal hadits kitab Allah. Berkataan paling benar Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammad. Quran Allah turun kepada Muhammad. Muhammad memberi tunjuk termasuk cara membacanya tidak pernah ada kata Allah yang mendengar atau kemudian itu sadakallahul azim apa kata setan gak ngefek gak garuh karena bukan sunnah seperti itu, paham ya? paham? kan suka gitu itu kan? Nah, saya suka ketawa bu kenapa diginiin? kan cinta Quran, cinta Quran itu dihafal, diamalkanmu, jadi ibu begini, apa kata setan, gak ngaruh karena hatimu Quran gak masuk, jadi ciumanmu gombal. <tik> Baik, yang kedua, eh, tadi eh, surat 5, ayat 53, begitu juga ada pada surat 27 ya, ayat 40, ada di surat 6, ayat 165, Bahwa Allah memberi kita kekayaan Itu adalah ujian ya Misalnya anda bisa lihat di Surat 6 ayat 165 Al-An'am ya Surat 40 ayat 27 Ketika Allah berikan kekuasaan dan kekayaan Kepada Nabi Sulaiman ya Apa kata Nabi Sulaiman? Hadha minfadli rabbi Liya beluani Aashkuru am akfuru Makanya manusia kan diuji Allah Dengan dua ya Pertama dengan ta dengan taat, kedua dengan takdir ya Takdir itu kan ada yang baik, ada yang, yang buruk. Allah berikan kekayaan, kekuasaan itu adalah takdir adalah takdir baik. Dengan Allah ingin menguji kita bersyukur atau kufur. Ketika Allah beri musibah, Allah uji bersabar atau fasik. Kedua-duanya itu. Maka orang miskin bersabar, orang kaya bersyukur, kedua-duanya bertemu dalam surga-Nya Allah Jalla wa Ala. Abdullah Bukhari kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, Allah membuahkan pintu surga untukku dan aku melihat orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga dan orang orang kaya tertahan di pintu surga. Ini orang kaya, orang kaya yang bersyukur. Cuman namanya juga bawa kontainer banyak, pasti kan pemeriksaannya lebih banyak dong di imigrasi kan? Makanya tertahan lama. Tapi masuk surga. Ini orang kaya yang bersyukur nikmat Allah jalawala dan ini orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya. Nah, makanya Allah paling Allah paling benci siapa? miskin belagu lagi miskin sombong lagi wah tapi kata setan lo gua banget gitu lah <laughs> jadi itu ujian ya sakit itu ujian dan sering kita lupa bahwa kekayaan itu ujian saya pernah ketemu seorang artis dia bilang gini datangnya urakan gitu pak salim saya mau curhat dong saya bilang maaf saya bukan mama didih ya jadi jangan curhat curhat Uh, saya bilang, bicara aja nggak usah curhat-curhatan. Saya bilang gitu, bicara aja mau apa gitu. Uh, terus dia bilang gini, uh, saya bilang nanti kalau di sana curhat dong gitu. Kalau saya biasa-biasa aja nggak usah curhat-curhat gitu. Lalu saya bilang gini, eh, apa dibilangin ustadz kan teman-teman saya suka bilang gini, kamu gimana sih oh, tidak berjilbab bla bla bla. Dan saya malah sholat. Terus dia bilang gini, Pak Salim tahu nggak, saya itu paling malah sholat, tapi setiap saya minta Allah selalu kasih loh Pak. Berarti Allah sayang dong sama saya. Saya bilang jangan kan Mbak. Iblis minta jadi dikasih apalagi Mbak. Tapi apa? Allah beri kepada iblis Allah enggak riba loh. Jangan-jangan. Mbak juga dikasih tapi tidak diridhai loh, Mbak. lalu saya bilang Mbak, kalau Mbak dalam keadaan begini terus pintu rezekinya lancar, Mbak perlu curiga loh. Inilah he kata Bapak. Eh tunggu dulu yang ustaz saya kenapa kamu ngotot Saya bilang kalau Tadi kan kamu bilang bahwa wow, saya tidak sholat Saya durhaka Tapi doa saya diijabahkan Kalau seseorang tidak taat Tetapi rezekinya lancar Dia perlu curiga Lihat surat 6 ayat 4 Surat 6 ayat 44 Fa'idha Panasyamadukirubih katalah Manakala mereka telah lupa Dengan ayat-ayat kami Fathah na Alehim Abuwabakul kami akan bukakan seluruh pintu-pintu kebaikan kenikmatan untuknya. Ya, kata Farihu sampai begitu dia epyria, kata Allah Fakhathum Baktah. Aku kam, ambil dia dengan tiba-tiba dan akhirnya dia hanya putus asa saja. Jadi mbak, jadi kalau ada orang tidak taat tapi rezekinya lancar, dia perlu curiga. Jangan-jangan ini namanya istidraj. Tahu istidraj? diberi kemudian dibinasakan. Lihat surat 7 ayat 182. Ya. Wal ladzina kadzdzabu fa akhadnahum sanastadrijuhum min haitsu la Bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami berikan mereka istidrad kami, lalu mereka dengan nikmat tadi, kemudian kami binasakan mereka dan mereka tidak menyadarinya. Itu yang dimaksudkan ujian yang kadang-kadang orang lupa. Sakit, saya lagi diuji Pak Salim. ya Miskin, saya diuji Pak Salim. Sementara kaya, gak merasa itu diuji. Apa kata setan? Lu mirip gue. Dikasih kelebihan, lu pada rata. Tapi gak apa-apa, lanjutkan. Bersama, kita bisa. Oke. Okay. Uh, brother saya, tapi dari sisi tengahan ya. Mike nya tolong uh, ke tengah langsung ya kita uh, ini bapak yang oke bapak nanti kalau tidak kebagian di bawah insya Allah ada stat ya insya Allah ya uh, uh. jadi jangan kecil hati malah lebih lebih enak nanti kita uh, himbauan juga nanti Belanda saya itu jangan turun dulu ya kalau acara itu sudah belum selesai. Yoi. Jadi siapa tahu poin-poin terpenting itu justru ada di akhir nanti pas uh, kesimpulan. Jadi bersabar dulu, jangan turun kecuali nanti sister kau sudah perikan turun biar nanti tidak sekedar apa, menghindarkan istilat. Silakan Pak. Silakan Mas. Assalamualaikum Bosat. Waalaikumsalam. Uh, pertanyaan pertama. Namanya siapa Mas? Okay. Nama saya Livo dari Ciranda. Oke. Okay. Uh, Jin itu sangat percaya dengan uh, Rasulullah dan Al-Qur'an tapi kenapa mereka banyak yang kafir lalu uh, dari setan juga kenapa mereka uh, tahu sisa neraka dan sebagainya tapi kenapa mereka tidak bertawabat dan banyak juga jin yang kafir dan mereka menyesatkan manusia. Terima. Baik. Nice, terima kasih pertanyaan. Iya. Saya kira ini terakhir ya, karena saya udah lapar beneran. Iya. <laughs> uh -huh. Saya biasa makan sebelum astar tapi tadi saya takut terlambat saya udah belum makan ya. Saya itu tidak, saya tidak mau, ada dusta dan kita loh beneran, ya. Uh -uh. Jadi ini terakhir karena sudah lapar ya. Nanti dibawa sambil makan ya. Uh -uh. Namanya enak di lu nggak enak di gue tahu. <laughs> Baik. Uh, kan jin sama dengan manusia ada yang beriman ada kafir, ya. Uh, di surat 72 ayat 11 apa kata jin? Kami itu ada yang beriman ada kafir juga. Manusia ada yang beriman ada kafir. Ya, sama dengan manusia. Bapak juga tahu kan ada neraka kan? Tapi Bapak jadi Bapak nekat enggak? Sama. Ya, jadi manusia itu adalah jinan manusia itu uh, mukallaf ya. Uh, makhluk yang dibebani dengan taklif syariat. Sama, ada yang taat, ada yang apa kata Allah di surat 64 ayat 2. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun waminkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kalian, lalu ada yang memilih kafir ada yang memilih mukmin. Berarti di sini kita yang milih sendiri kan? Nah, jin sama dengan kita. Ya, kalau pengajian begini namanya teori Kadarkum. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Ini kan generasi Kadarkum kan? Kalau pengajian begini imannya naik 7 digit. Keluar dari sini jatuh 10 digit. Nah, itu namanya generasi Kadarkum. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat. Jadi sama fluktuatin juga kalau ada sentiment positif, naik imannya jin sama, nah tapi setan beda, kalau setan bukan jenis setan itu bukan spesies setan itu sifat setiap orang yang menolak kebenaran, yang dibawa oleh para nabi itu setan bukan setan loh, setan alias nah, surat 6 al-an'am ayat 112 kata Allah Wakzalika jadilah لكل نبين شياطين الإنس والجني يوهب عدّهم إلى بعدين زور فالقول غرورا. Demikianlah kami jadikan bagi setiap musuh, setiap nabi itu punya musuh abadi, setan dari manusia dan setan dari jin. Nah, maka saya suka ditanya sama mahasiswa pak, itu dosen saya kan jin yang sesat tadi. Gimana? Saya bilang, kalau setan eh, j, setan bangsa jin, pakai ayat tul kursi. Kalau setan manusia, pakai aja kaki kursi, repot amat. Setuju gak? Enggak setuju, saya pulang. Paham ya? Jadi setan itu sifat ya. Bisa manusia, bisa juga jin. Paham ya? Intinya apa? Setan adalah orang yang membangkang kepada kebenaran. Maka Allah bilang setan itu adalah musuh para nabi Dan kita tahu nabi adalah pembawa kebenaran Maka setiap orang memusuhi kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya Maka dia adalah setan Dia adalah apa? Bukan setan, setan Gitu kira-kira ya Paham? Sama dengan kita Bisa beriman, bisa naik Iman itu yazid, wayanqus Bisa naik, bisa bertambah, bisa kurang Dia bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat Paham ya? Ya hari ini jujur aja, anda berasa imannya naik gak? Nah, ya. tapi begitu di, di jalan turun gak? kelihatan sekali <laughs> Begitulah manusia jin juga sama kan? Nah, kadang naik kadang turun seperti itu tetapi setan itu spesies bukan spesies ya spesies itu malaikat manusia jin, binatang, tumbuhan itu spesies Adapun setan itu si sifat, mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori baik tam. Nauzubillahimin zalik. Saya konsisten pada pernyataan saya terakhir karena saya sudah lapar. Anda kan tidak merasakan perut saya loh. Ya? Eh hafal Quran tuh capek tahu. Ngomong tuh mikir. Bapak kan cuma dengar pakai kuping enggak mikir kan? Tuh. Wah sudah nanti, dibawah nanti dibawah, dibawah, dirimu, ya? di bawah mau ya. di bawah bawah siap insyaallah di bawah di bawah aja, aja sambil saya makan ya nanti kasihan ustaznya sudah Masal sudah minta buat makan kita masakan ya, ya. suster saya mungkin bisa keluar duluan, duluan. suster saya silakan untuk uh, turun, turun duluan ya. dan Brother saya tolong tetap di sini uh, Ustadz uh, menyampaikan simpulan saya kata kesimpulannya uh, kata Nabi dengan Quran Allah menghinakan satu kaum dengan Quran Allah melayakan satu kaum Demi Allah tidak ada kemuliaan dirimu Kecuali kepada kebalik balik ke kitabnya Quran dan sunnah NabiNya. Siapa meninggalkannya Demi Allah saya bersumpah atas nama Yang mengutus Muhammad dengan kebenaran Allah pasti hinakan masyarakat itu Allah hinakan bangsa itu Maka bangsa yang paling bodoh di dunia adalah bangsa Indonesia Punya masalah Nanya kepada rumput yang bergoyang Kawan coba dengar apa jawabnya Ketika ia kutanya. Mengapa terjadi bencana di tanah ini Mungkin alam sudah mulai enggan bersahabat dengan kita. Atau Tuhan mulai bosan melihat tingkah manusia yang lu bangga dengan salah dan dosa. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Jadi pertanyaan rumput sudah terbakar siapa lagi yang kamu tanya? jadi bangsa paling bodoh, bangsa Qur'an ini contoh, tidak menggunakan akalnya di pandu Qur'an maka jadi bangsa terhina, bangsa dungu, dan bangsa bodoh itu yang kata Nabi dengan Qur'an Allah memuliakan satu bangsa dan dengan Qur'an Allah menghinakan satu bangsa dan kalau ditanya, bangsa mana paling bodoh di dunia? bangsa Indonesia, punya masalah, tanya rumput apa kata rumput? gua diam aja gak bisa jawab, gua goyang lo tanya tapi itulah bangsa gak punya akal anda ingin punya akal? Ingin menaikkan mart martabat uh, ini Maka kembali ke Quran Sekarang di semua instansi pemerintah Saya lagi ceramah Islam di mata Pancasila Kalau dulu kan Pancasila di mata Islam Sekarang saya ceramah ke semua pejabat Islam di mata Pancasila Setelah saya jelaskan semua Oh ternyata seluruh sila Pancasila Lebih detail di Islam Saya tanya, terserah lo hari kami Tanggung jawab kan sudah sampein. Faham? Saya tanya ke mereka, siap masuk neraka enggak? Enggak, kenapa tidak pernah usulkan Islam jadi the way of life Indonesia? Kan ketuhanan yang maha esa kan? Siapa tuhannya Indonesia? Allah. Karena Tuhan Maha Esa di mana? Pembukaan atas berkat rahmat Allah kan? Jadi tuhannya Indonesia cuma satu, enggak berbilang Dia ada Allah. Yang bukan Allah bukan tuhannya Indonesia. Setuju atau tidak itu kata Pancasila. Is okay Cukup enggak usah banyak, -banyak. repot urusannya. Saya kira cukup. Subhanaka Allahumma wabiyahumdika. Ashhadu Allah ilaha ilahanta. Astaghfiru kawatubu wa ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf atas banyak sekali pertanyaan yang belum kita bisa akomodir. Insya Allah bisa dilanjutkan di bawah. Insya Allah kita bertemu di minggu berikutnya di tempat yang sama dan waktu yang sama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih, hati-hati di jalan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.